Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah yang mungkin sering sekali Namun tidak ada salahnya kita mengulang kembali cerita ini agar bagi kita bersama. Inilah kisah mengenai Habil dan Qabil. Habil dan Qabil adalah anak dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mereka berdua dari syurga Allah, karena telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah huldi, mereka terpisah selama beberapa ratus tahun dan kemudian dipertemukan lagi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka keturunan-keturunan. Beberapa diantaranya adalah Habil, dan saudara kembarnya Lubudda, dan Kobil, juga saudara kembar Kobil bernama Iklimat. Anak-anak ini hidup dengan sangat bahagia kehidupan keluarga yang sangat harmonis. Namun kemudian ketika beranjak remaja, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa paham bahwa anak-anak ini memiliki satu kebutuhan yang harus disalurkan selayaknya manusia yang normal. Maka Nabi Adam alaihi salam berniat untuk menikahkan anak-anaknya tersebut. Maka kobil dinik kahkan dinam Saudarakambar Habil Bernama Lubuda, Sbalit nya. Habil dini kahkand dinam iklima, Saudarakambar Dari Kobil. Kobil mrasa Bahwa Lubuda tidaqlasa chantik Adikam Bernya itu. Makayam Rasa amat marrah dan ki iri dan Mrasa Bawaiya harusm lakukansa swatutar hadab Habil. Karna anakskali habil manda patkan adik nya yang chantik burnama iklima. Lalu Qabil dengan perasaan yang sangat marah memproteskan mengadukan hal ini terhadap ayahnya Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam alaihi salam pun meminta petunjuk Allah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkurban. Kurban yang terbaiklah yang akan menentukan siapa pasangan mereka masing-masing. Maka Qabil adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak. Lalu Qabil mengambil kurbannya berupa gandum-gandum yang sudah rusak. Gandum-gandum yang tidak layak lagi untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala namun itulah kurbannya. Ia meletakkan itu di atas buah bukit, begitu pula dengan Habil. Namun yang antara Habil dan Qabil adalah Habil senantiasa memberikan kurban terbaiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Habil mengambil kambing yang masih muda dan berbadan yang gemuk dan sehat untuk Allah Subhanahu wa taala karena dasar takwa. Namun tidak dengan Qabil ia mempersembahkan sesuatu yang sangat buruk. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya kurban-kurban itu pun diletakkan di atas bukit dan mereka mulai melihat dari kejauhan bersama ayah dan ibunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan yang terjadi adalah ada api putih yang menyambar kurbannya Habil dalam arti adalah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban dari Habil. Maka Kesakt selanjutnya adalah semakin dengki dan irilah dan marahlah si Qabil ini karena sudahlah menikah dengan wanita yang jelek menurutnya dan korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia semakin benci pada saudaranya Habil maka ia membuat suatu rencana Aku tidak bisa diam begitu saja aku begitu benci Habil. maka ada sesuatu yang ia rencanakan apa itu? Pembunuhan pertama di muka bumi yang dilakukan oleh Qabil. Maka Qabil pun berpikir bagaimana caranya supaya bisa membunuh sang saudara Habil. Maka menurut satu riwayat, ketika sang saudaranya Habil sedang beristirahat, sedang tertidur, Qabil mengambil batu yang sangat besar, kemudian dia hempaskan batu tersebut untuk dipukulkan ke kepalanya saudaranya Habil sehingga seketika itu juga Habil mati, Habil wafat. Ketika sebelum terjadi pembunuhan tersebut terjadi percekcokan mulut di antara mereka dan Habil mengatakan, "Kenapa kau mau melakukan hal seperti ini wahai saudaraku? Kalau engkau mau melakukan pembunuhan terhadapku, aku tidak akan melawan Musa sama sekali karena aku tahu itu adalah perbuatan yang zalim. Pembunuhan akan mengantar orang yang melakukannya menuju ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala." Habil tidak melawan dan Qabil bisa melakukan sebebas-bebasnya untuk membunuh sang saudaranya, Habil. Lalu ketika Habil wafat jenazah Habil dibiarkan begitu saja oleh Qabil maka Qabil kemudian menjadi bingung karena begitu banyak burung-burung yang memakan jasad saudara kembarnya tersebut dan ia khawatir ketika banyak orang-orang melihat bagaimana jenazah Qabil jenazah Habil itu ada dan yang terjadi adalah setiap ada pembunuhan di muka bumi ini maka Qabil pun menanggung dosanya. Kenapa? Karena Qabil lah yang mencontohkan perbuatan buruk pembunuhan pertama di muka bumi. Lalu ketika ia sedang merasa pusing dan bingung bagaimana jenazah ini dikuburkan atau dihilangkan, ia melihat Qabil melihat ada dua ekor burung gagak satu yang sudah mati, satunya masih hidup dan burung gagak yang masih hidup itu mengais-ngais tanah untuk mengubur burung gagak yang telah mati. Maka, Habil pun merasa bahwa inilah cara untuk bisa menguburkan jenazah saudaranya, Hadil. Dengan pelajaran yang ia terima dari burung gagak tersebut, akhirnya Habil sang saudaranya pun ikut ditimbun bersama tanah dan dikuburkanlah Habil tersebut. Lihat dari kisah singkat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa dosa pertama yang dilakukan di muka bumi ini adalah dengki iri sebagaimana yang dilakukan oleh Qabil terhadap Fabel, begitu pula dosa pertama yang dilakukan di surga Allah yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihi salam adalah rasa iri, adalah rasa hasad, adalah rasa tidak mau kalah dengan yang lain. Kemudian dosa berikutnya adalah pembunuhan, sebuah dosa yang sangat besar yang akan mengantarkan seluruh pelakunya menuju ke neraka Allah Subhanahu Dan tentu yang tidak kalah penting adalah pelajaran mengenai kurban bahwa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban atas dasar taqwa, billah, Allah Subhanahu wa taala Mudah mudahan kisah Qabil dan Habil menjadi pembelajaran untuk kita dan bisa kita ambil